Terima kasih Bu. Nah, Ayah tidak mau di akhirat nanti Ayah dimarahi kamu, diprotes sama kamu, gara-gara Ayah tidak pernah memberikan pemahaman agama sama kamu. Kuatkanlah aqidah kamu, yakinlah. Hanya Allah Tuhanmu, dan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasulmu. Ikuti nasihat ibu. Ayah sama mama akan sekolahkan Kaila di sekolah yang favorit dan benafit. Semua kebutuhan akan ayah fasilitasi, asalkan Kaila mau sekolah dengan rajin ya. be so